アマバーツ、コムスリミッサラ、ース、アン、プラタマ、イ サロ e デル。コミュニケンブルマ i タカン、アタニアトヨンカドゥア、アマルビヒ、ヨ i ブルアマルディナン、イ t モーター a ブ。デン、スベギマ a キタ、スティアパリブルドアカバトアオスワナウォタアラ、アメンタ m バトアオロヒエトブトンジュク、チャレンジャーン、ロロス、シロトアルディナンアンタアレイヒム。 y i t u jalannya orang-orang yang kau berikan kenikmatan. g a i r al-makdubi a l a i h walag g a d i n Bukan jalannya orang yang dimurkai. Dan juga bukan jalannya orang yang tersesat. Para ulama menjelaskan bahwa yang dimurkai adalah orang yang berilmu tetapi tidak beramal. Sedangkan orang yang tersesat yaitu yang beramal tanpa mengikuti landasan ilmu. Maka seorang muslim yang dipuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah yang beramal dengan ilmunya dan dia membangun amalnya di atas ilmu inilah jalan yang lurus inilah jalan orang-orang yang diberikan nikmat itu jalannya para siddiqin ya, para nabiin siddiqin, syuhada dan salihin maka saudaraku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala sebagai seorang muslim maka kita Tidak hanya wajib menuntut ilmu, kita harus mengamalkan ilmu yang kita pelajari. Oleh sebab itu, kita meminta kepada Allah setiap hari. Allahumma inni asaloka ilman nafian, waris kontoyiban wa amalan mutakobalan, Ya Allah, berikanlah kepada kami. Aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat di r z k i yang baik dan amal yang diterima. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. わが家のお姉さんにお越しいただきました。